Baik saudaraku yang anda tunggu-tunggu Juga yang anda nanti-nanti Artis ciliknya Indonesia tuh Artis cilik bertalenta Berkarisma Banyak penggemarnya Ada SNP Indonesia Ada Ramayana Ada Aura Shoting juga ada Mitra Manugal Group Siapa dia kalau Asia Rosmala Ju Palapa. bah jamen jakanara Hey Tepuk tanya mana dulu dong semuanya